Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullahi wabarakatuh Para ikhwan Saudara-saudaraku dari masjid WTC Center ya, yang saya ceritai. Ya. Ini seorang ulama besar yang ditampilkan ya. Ini seorang ulama besar, namanya Prof. Jadi nggak semua ulama pakai peci atau pakai sorban atau pakai sarung ya. Karena ulama itu adalah jamaknya daripada alim Alim itu Dan ini memang menarik ya, Contoh berbedanya agama islam dengan agama-agama yang lain Yang namanya alim itu bukan perantara Antara umat manusia dengan Tuhan Yang namanya alim itu bukan orang yang dijamin masuk surga Alim bahasanya perlu tetap bahasa simple saja. Alim adalah seorang yang berpengetahuan. Ya. Jadi seorang ustadz berdiri di depan anda bisa jadi ilmu agamanya lebih tinggi, pengetahuan agamanya lebih tinggi, tetapi bukan berarti dia lebih beragama daripada anda. Karena itu dua hal yang berbeda ya Beragama dengan berilmu agama itu dua hal yang berbeda Ilmu di dalam Islam sangat penting Tetapi ilmu itu adalah sekedar pendukung amal <tuh> Jadi kalau dengan ilmunya yang banyak Amalnya tidak berubah, tidak menunjukkan keimanan Ya, dia sekedar orang yang berpengetahuan Persis seperti kata Di dalam yang kita pakai Alim Yamanya adalah ulama Nah Bicara tentang kebenaran Maaf. Bicara tentang kebenaran ya Kebenaran itu selalu universal Kebenaran itu selalu berlaku dimana saja, kapan saja ya. Bukan secara detailnya, tapi secara prinsipnya Jadi apa yang benar bagi orang Islam tentunya benar juga bagi orang agama lain Bahwa kemudian Orang lain itu tidak mengakui kebenaran Ya itu masalah mereka ya. Dulu ada masalah misalnya Cak Nur bicara tentang La ilaha ilaha Oh enggak dia ngomong bahasa Inggris There is no God but God Tidak ada Tuhan selain Tuhan ya. Terus ada yang bertanya Memang orang Kristen itu Tuhannya sama sama kita Ya Bagaimana Bapak-Bapak? Orang Kristen Tuhannya sama sama, sama kita? Ya? Per Anda percaya gak bahwa orang Kristen Diciptakan oleh Tuhan yang lain? Holiknya itu beda nggak sama kita? ah kalau Anda mengatakan Berbeda Ini hati-hati ini Ustaz, Udi Ya? hati-hati kalau anda mengatakan Tuhannya orang Kristen lain sama kita, kita meragukan ya kekuasaan, kebesaran dan kemahaan Allah ya karena nggak mungkin ada yang menciptakan orang Buddha, orang Kristen, orang apapun kalau itu bukan Allahnya Allah di Islam ya. karena konsep kita Allah lah satu-satunya Ilah nggak mungkin orang Kristen diciptakan oleh patung Azar misalnya. Tidak mungkin diciptakan oleh kubal. Ya. Orang yang non muslim pasti diciptakan oleh Allah yang esa. Ya. Masalah dia menuhankan Tuhan yang salah itu urusan dia. Ya, ya. Jadi kita bedakanlah ya Tuhannya orang Kristen atau non muslim dengan Tuhan yang diakui oleh mereka. Mereka boleh tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi Allah tetap rohnya. Itu konsep kita. Ya, karena Tuhan orang Islam bukan Tuhan lokal. Ya, bukan Tuhan di tempat tertentu, di rumah tertentu, di masjid tertentu. Tuhan orang Islam adalah Tuhan yang berada dimanapun. Walaupun secara konsep tidak bertempat ya. Tuhannya orang Islam adalah Tuhan yang dekat di gereja. Tuhan orang Islam adalah Tuhan yang dekat di miara buddha. Tuhan orang Islam adalah Tuhan yang dekat di hati-hati kita. Masalah orang buddha yang dekat sama Tuhan itu cerita lain. Tapi Allah mengatakan, ma'akum, Aku bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Dan lebih dekat daripada min luar itu, ya lebih dekat daripada orang nadi, orang takular, orang bis, berapa orang nadi manusia? Orang nadi manusia, Allah dekat dengan semuanya, tapi tidak semua dekat dengan Allah. Hai inna Islam, mudah-mudahan kita. benar-benar menjadi orang Islam ya. karena berada di masjid belum tentu menjadikan kita orang Islam, nah itu cerita cerita yang lain lah ya cerita yang oke, baik jadi kalau saya mengatakan kebenaran itu adalah universal ya. alim yang berasal dari agama dari gereja katolik ini mengatakan the root of our financial crisis is because money today Akar daripada permasalahan ekonomi kita hari ini adalah karena uang hari ini adalah sebuah ilusi. Jadi pinter alim ini ya, bukan orang nggak ngerti dia. Ya. Saya presentasi di London segala, saya tampilin aja ini. Ya. Kayak Makaruf Amin belakangan, mutunya. Misal Mahmud belakangan. Kasih ini dulu dong, kasih yang dia senang dulu ya. Tapi poinnya adalah poinnya tepat sesuai dengan pandangan kita. Dia ngomong lagi ya. 7 Oktober lagi ada angkanya ini saya waduh, gak tepat tahunnya ya. money analysis it is nothing. Uang menghilang ya. Sahabat saya yang di bank Tentunya mengertilah masalah kontraksi ya. Masalah ekspansi daripada money supply ya. Jadi uang itu bisa menghilang ya. Akibat siklus ekonomi ya. Dan dia mengatakan bahwa The only solid reality is the word of God Dan di dalam hal keuangan Sudah ada pegangan-pegangan Sudah ada petunjuk-petunjuk Di dalam Al-Quran dan Hadir ya, Apa yang pantas menjadi uang Di dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat Antara kita dengan umat-umat terdahukum Dengan ahli kitab Kalau masih diakui ahli kitab Tidak ada perbedaan Karena saudara-saudara pasti tahu bahwa Agama Islam itu Tidak menghilangkan semuanya Apa-apa yang baik dalam kultur timur tengah itu Atau apa yang ditemu saat itu Dipakai ya. Sepanjang tidak melanggar prinsip Nah salah satu yang dipakai Walaupun itu bukan orisinal dari e, Masa Rasulullah adalah bahwa uang itu cuman dua yaitu emas dan perak formalnya emas itu diambil dari dinarius ya, dinarius itu uangnya Kristen Kristen Konstantin ya Kristen, apa, Kristen uh, Roma Awi Timur dan dirham itu dari uangnya orang majusi ya, uang Persia. Tapi diadopsi oleh Rasulullah waktu itu dijadikan juga uang resmi daripada masyarakat Islam pada saat itu. Dengan perkembangan yang sama, dengan formalitas yang lebih besar daripada umat Islam di Madinah dan sebagainya, akhirnya itu dicetak lagi, dikasih syahadat di dalam mata uangnya. Ya. Tapi namanya tetap adalah dinar dari dinarius dan apa namanya dirham Amerika. Nah ini contoh-contoh ini seperti banyak ya. Jadi kalau kita mau, sebagian teman-teman kita terlalu apa ya, terlalu mau menunjukkan bahwa orang Islam itu beda sehingga kadang-kadang bukan mengislam dia, jadi lebih mentimur Timur Tengah gitu, lebih mengarabnya daripada mengislamnya. mulai anti sama siapa namanya sama Walisongo ya saya bukan bukan orang yang yang porsinya di situ tapi saya pikir ya itu ya siapalah kita kita belum melakukan apa apa Walisongo dengan segala kekurangan dan ininya sudah melakukan banyak ya kalau nggak ada somo kita nggak Islam sekarang orang Jawa ya. kalau saya orang Aceh nggak ada Walisongo juga nggak masalah ya. kasi jalurnya sendiri ya. nah ini yang jadi pertentangan perdebatan-perdebatan perdebatan sekarang yang satu menyatakan itu kan orang Islam tradisional ada yang satu menyatakan itu wahabi nah ini begini-begini nah mungkin salah satu pesan saja Rasulullah dulu mengadopsi banyak yang merupakan budaya lokal namun secara prinsip tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam Jadi di satu sisi saya bisa mengatakan wali sholmur sebetulnya mengikuti Rasulullah Dia mengadopsi budaya-budaya lokal di Jawa Yang menurut beliau-beliau tidak bertentangan atau mungkin bertahap ya, Belum bisa dihilangkan semua Tapi diperbaiki formatnya sehingga tidak menjadi format kemusrikan Nah masalah emas dan perak sebagai uang Jangan kita lihat bahwa di kantong kita harus merata dan emas ya. Kalau mau ikut zaman Rasulullah Boleh saja Saya gak mau belanja lagi kecuali pakai binar dirham Tapi masalahnya ini kita ini kan Sebagai seorang warga negara Kalau selama negara ini tidak mengadopsi secara formal sistem dinar dirham ya, atau apapun namanya yang terdiri emas dan perak, saya mengatakan kepada teman-teman, ini dinar dirham kita cuma jadi souvenir saja. Jadi perjuangannya bukan hanya kita selamat sendiri, kita harus mengingatkan negara ini pelan-pelan. Negara ini harus kembali kepada sistem uang riil Uang beneran Karena uang yang dikantong kita Uang yang tidak punya nilai Dan menurut Al-Makrisi Uang itu adalah sesuatu yang diterima dengan sukarela Tanpa dipaksa Uang yang dikantong kita Adalah uang yang dipaksa Pertama Adalah Bang Garudanya Kalau kita nggak pakai uang ini Kita tidak Pancasiais Kedua ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia Apalagi kalau yang di bank kan Kalau mau nggak pakai uang ini Wah kita repot karir kita Tapi apakah uang ini punya nilai Menurut konsep Islam Ini tidak punya nilai Nah, keuangan yang bukan dari benda real inilah ya, yang sebetulnya menyebabkan berjalannya sistem fractional reserve banking yang sudah pernah dibahas waktu itu dan berjalannya interest jadi pokok-pokoknya adalah uang real ya. yang mengerti ini adalah namanya Tun Mahathir. Wah Tun Mahathir itu bertahun-tahun yang lalu ketemu saya dikasih uang, kasih lihat media dikasih uang. Uangnya wah jutaan lah gitu ya. Nilainya tulisannya ini uang Bosnia katanya. Bisa beli apa Tun? Nah, bisa beli hamburger satu garpu. Jadi 00 yang di sini ini ada artinya. Ini semua adalah ilusi kalau kata Pope Benedict tadi. Kira-kira masuk akal nggak, Berarti kita hidup dalam kehidupan yang tidak masuk akal kan? Betul, ya. Kita hidup dalam kehidupan yang tidak masuk akal. Ya. Saya contohkan waktu beberapa minggu yang lalu. Ya. tentang fractional reserve banking. Bank bisa memberikan kredit 20 juta untuk setiap 1 juta yang diterimanya. Potensi ya, potensi. Karena fractional reserve banking, karena giro wajib minimum. Coba bayangkan misalnya istri kita mau bikin pesta, dia pinjam telur ke sebelah ke tetangga. Dede, pinjemin telur, mau ngapain? Mau bikin acara nih, saya mau bikin telur dadar Mau perlu berapa? Perlu 10 Terus yang sebelah jawab Ya saya ada, cuma ada 2 telurnya Tapi saya kasih 10 ya Masuk akal kan? Ya, jadi itu satu feature lagi Benda real tidak bisa Sembarangan Dilipat gandakan dalam pengertian Maya tapi uang giral dan uang kertas yang mengikuti uang giral itu bisa gandakan semau-maunya berdasarkan yang atur regulasinya sesuatu yang gak ada ya, dan bisa dibuat-buat nah kalau misalnya sesuatu yang dibuat-buat tetapi memakmurkan orang banyak Mungkin tidak apa-apa. Ya. Tetapi yang dibuat-buat ini adalah menyebabkan kekayaan itu berpindah kepada sekelompok minoritas tertentu, apakah minoritas agama, apa rasial, atau apa, atau nasionalitas, yang mempunyai akses ke dalam sistem perbankan. Maka uang yang sudah digelembungkan tadi diambil oleh beberapa kelimpir orang, Dipergunakan untuk membangun ini Membangun itu, membeli ini, membeli itu Sementara mayoritas Tidak punya akses terhadap penggelembungan Tadi Jadi tercitalah Social gap ya. Oke. Namanya itu adalah pihak money ya. Sebetulnya intinya adalah Uang kepercayaan Uang yang Bisa berfungsi karena orang percaya Nah percayaan itu harus dipaksa Paksa oleh adanya sebuah pemerintahan Nah beda dengan ini kan Nah ini Ini timbangan ya Ini di surat Asyuhara ya bukan Asyura ya Salah satu fungsi uang, ada tiga fungsi uang Salah satunya adalah sebagai unit of account Alat untuk menghitung nilai barang apapun yang ada di negara tersebut Jadi dia sebetulnya adalah ukuran, dia adalah timbangan Surat asy suara mengatakan wasinun wa ini artinya Masuk huruf bermakna Wow alisnya menunjukkan Yang diperintahkan itu orang banyak ya. Perintahnya ini ya. Kalian ya, Timbanglah ya. Dengan Al-Kispafi Dengan timbangan Al-Mustaqim Yang benar Yang lurus Yang istiqamah Jadi uang itu sebagai timbangan Harus benar ya, Kalau kita di pasar-pasar Secara rutin itu ada lembaga dari lembaga mana Itu yang datang memeriksa itu timbangan-timbangan benar gak timbangannya Kalau menipu timbangan Wah ada hukumannya itu ya. Tetapi timbangan yang paling penting ya, Yang menjadi tim, bukan hanya timbangan berat Tapi timbangan nilai itu namanya uang dan itu nggak ada yang mengontrol ya. apakah pang Indonesia mengontrol? Ya. dia cuma mengontrol peredarannya dan sebagainya apakah ini menyebabkan kezaliman? walauhan jadi uang yang kita punya sekarang Gagal menjadi timbangan yang adil Buktinya apa? Buktinya hidup kita jarang ada yang puas kalau ditanya tentang ekonomi ya. Dan bukan hanya orang Indonesia, seluruh dunia ya. Berarti uang telah gagal, sistem telah gagal Jadi kalau bapak-bapak masih aja ngotok ngikutin para ekonom yang ada, yang sudah di brainwash kepalanya dan cuman ada itu aja yang ada di kepalanya Harus diperbaiki, harus diperbaiki ekonomi, ekonomi, ekonomi Ya kalau jalan yang sesat gimana cara memperbaikinya? Kecuali diganti ya. Bagaimana kita memperbaiki barang rusak? Ya tetap rusak Di statement saya kepada seorang suami Dari menteri keuangan kita yang wanita Istri lo boleh aja jujur Boleh aja lurus jalannya Kalau dia jalan di jalan yang berbelok-belok Kan dia terpaksa berbelok juga Walaupun maunya lurus Jalannya ini sudah gak benar Ya kira-kira demikian Ya itu jalan Ekonomi Konvensional Jadi Tanya jawab langsung atau gimana? Lanjut nah ini saya kasih contoh ya, simple ya. Di sini dikatakan elitis ya, berdasarkan confident trick, rumors, gosip, market sentiment ya. Jadi kalau berdasarkan teori resmi di ekonomi nilai uang itu menurun ya. atau nilai uang itu naik kalau produksi kurang dibandingkan permintaan ya. jadi kenapa misalnya harga kain tahun ini lebih mahal dari tahun lalu ya. Karena produksinya tidak cukup Tidak bertambah Orangnya yang kepingin kain Lama banyak Dan Beranak terus kita ya. Simple itu ya. Atau beras harganya naik ya. Karena yang minta beras Tampak banyak Tapi produksinya tetap ya. Maka terjadi inflasi Nilai uang menggelenggung Tapi tidak punya Kemampuan beli ya. Satu juta hari ini Tahun depan udah nggak mampu beli apa-apa, sekarang beli banyak, tahun depan 1 juta, uangnya tetap 1 juta, tetapi daya belinya berkurang. Nah, itu resminya begitu. Ya. Tetapi faktanya tetap ada satu yang penting, setiap barang mempunyai nilai atau tidak, naik turunnya nilai setiap barang adalah berdasarkan demand dan supply. Jadi rupiah nilainya melemah kalau demennya melemah orang nggak mau lagi mau rupiah kita jangan pakai rupiah deh kita pakai uang setan satu lagi tapi namanya dolar karena setan yang ini lebih kita bisa percaya ya. percaya kita dia lebih kuat ya. pada saat orang berpindah ke dolar atau kepada euro atau apapun juga rupiah melemah. karena permintaan terhadap rupiah melemah, ya, orang tidak percaya lagi pada rupiah. Nah, pertanyaan kita atau sebaliknya ya sama aja ya, dimen terhadap forex meningkat, maka rupiah melemah. Pertanyaan kita, waktu orang itu mencari atau demand terhadap forex itu meningkat, apakah demand tersebut di Imbangi dengan produksi real ya. Jadi kalau kita Meminta cari forex Cari dolar Kemudian dolar tersebut dipakai Untuk dibelikan mesin produksi Yang ada di Amerika Kemudian mesin tersebut Dipakai untuk menciptakan barang-barang Maka Inflasinya mungkin bisa terkontrol Karena ada suplai barang yang lebih banyak Celakanya saudara-saudara sekalian Transaksi foreign exchange di dunia ini ya, Terakhir saya dengar sudah sehari Harian itu sudah 3 triliun dolar 3 triliun dolar perpindahan uang forex Perdagangan forex Usang sekali Dan kurang dari 5%-nya merupakan demand akibat sektor yield jadi kurang dari 5% dari yang terdengar tadi adalah karena ekspor impor, karena investasi di pabrik dan sebagainya nah, jadi 95% ini apa ini? 90% ini adalah sekedar perjudian aja Orang yang memain-mainkan forest Eh kita jatuhin rupiah itu bulan depan <tuh> Kita jatuhin rupiah aja Kenapa kita mesti jatuhin rupiah Supaya kita bisa beli bulan berikutnya dengan harga yang lebih murah Ini kayak begini-begini Dan ini sistem resmi gitu. Ini kejahatan terbesar yang Diformalkan Dalam sistem syariah yang Tidak boleh Forex hanyalah untuk beli pada saat mau keluar negeri perlu di kantong dan sebagainya. Tetapi yang gila-gilaan ini perbankan atau perusahaan-perusahaan ada juga perusahaan-perusahaan yang money exchange begitu. Jadi membeli foreign exchange hanya untuk sekedar berspekulasi. Akibat daripada pembelian itu rupiah jatuh ya, atau mata uang mana Tapi sekali lagi kita bertanya. Kenapa uangnya bisa dimain-mainkan? Karena uangnya itu uang omong kosong. Uang yang tidak mempunyai nilai riil. Kenapa Pak Ariawan Kak bilang kalau emas dan perak itu tidak bisa dimain-mainkan? Oh, bisa juga. Tetapi tidak mungkin memainkan barang real segila-gilaannya kita memainkan kertas atau catatan akuntansi. emas misalnya emas sampai hari ini orang yang paling pakai koteka di Papua pun tahu itu berharga walaupun dia nggak bisa melawan pre ya. siapapun tahu itu berharga siapapun mau terima emas kira-kira per tahun itu produksi pertambahan produksi emas di dunia itu enggak pernah lebih dari 6% sehingga kecil kemungkinan Berkontribusi terhadap inflasi ya. Ini udah dari sananya ya. Dengan sistem benda real, Tidak akan terjadi Pertumbuhan yang luar biasa Dalam ekonomi secara teoritis Tetapi tidak akan terjadi Penciptaan Sosial gap yang luar biasa Jadi pada abad ke-18 Prancis itu menjajah Maroko Menjajah Afrika Utara Tetapi standar hidup orang di Paris Sama di Casablanca, Maroko Tidak berbeda jauh Antara penjajah dengan yang dijajah ya. Sekarang nggak usah Dua negara yang dijajah Orang Indonesia, Jakarta Sama orang di daerah aja Udah beda ya, Standar hidupnya dan itu semua adalah Akibat Pertumbuhan ekonomi yang Baluning tetapi tidak merata. Nah terakhir ini contoh yang simpel aja. Kalau anda ini the case of two presidents ya. Karena dulu waktu SBI presiden, saya juga presiden, presiden asosiasi bank syariah. Ya. Pertanyaan simpel aja. Kalau SBI nulis cek sama Riawan Amin nulis cek, anda percaya yang mana? Ya percaya yang badannya besarlah ya. Padahal kan sama-sama tempas -sama Tapi kalau riawan amin kasih satu gram emas SBI kasih satu gram emas Mana yang dipercaya? Ya emasnya Uangnya Tuhan Kita nggak perlu percaya sama SBI Kita nggak perlu percaya sama riawan amin Kita percaya sama uangnya Tuhan uangnya emas. Ya. Terakhir sebagai penutup teman-teman nggak -teman, usah terlalu berlebih-lebihan. Oh ini ada email dari orang ini, mungkin pernah saya kasih lihat ya. Orang ini dulu yang hampir dipanggil oleh Soeharto, Pak Resen Soeharto, untuk menyelamatkan ekonomi kita, currency board system. I am thinking that maybe one way to get rid of fiat money is to start via Islamic banking. Ya. Saya berpikir cara untuk meninggalkan sistem keuangan fiat. adalah dengan memulai Islamic Banking. Saya setuju dengan itu, tapi silahkan tanya para bangkir Islam yang ada di Indonesia, ngerti nggak? Saya jamin jawabannya, apa ah, konklusinya Islamic Banking sama uang emas. Ya, jawabannya kira-kira begini -kira ya, ya, karena para bangkir kebanyakan profesional, bukan pejuang, ya, dan juga bukan para bukan para intelek, ya, jadi nggak enggak terlalu jauh. Ini tadi simpel aja. Kalau seseorang bisa menarik cek dan itu dipercayai dan orang lain nggak dipercayai, maka orang yang bisa menarik cek tersebut akan tambah kaya. Ya. Kalau pakai emas, maka emasnya messenger sama emasnya bosnya sama saja. Ya. Kita menciptakan sebuah masyarakat megaliter. Dan terakhir, saya tidak mengatakan harus mengantongi dinar dan dirham di kantong. Ya. tetapi kita harus perlahan pelan menuju ke arah sistem di mana uang yang ada kertas yang ada di kantong kita betul-betul merepresentasikan benda real yang menjadi kekayaan Bank Indonesia. Sekarang nggak ada hubungannya, ya BI tidak punya cadangan emas. Jadi kalau dia bikin kertas uang itu semua mau aja, berdasarkan boros. Demikian terima sistem.